Selamat pagi Pak Tony Pagi Ya silahkan Ya kalau misalnya PPH itu kan banyak penghasilan Kalau misalnya yang dikenakan dari omset itu kacau sekali Karena keuntungannya kan tidak sebesar itu、hmm. Nah itu satu Kedua dia mau bikin klaturan apapun Sebenarnya banyak sekali di tempat lain itu yang sudah ekonomi biaya tinggi Jadi makin membebani Tapi kalau memang itu pajak、eh, hanya ini dan PPN Biasa-biasa itu m e m a k masalah Karena UKM yang punya restoran ada lagi b a n a k restoran Banyak sekali pajak Jadi kadang-kadang pemerintah bikin pajak itu juga n gak g make sense Kayak kita setiap bulan setor PPH Berdasarkan tahun lalu punya gitu loh、hmm. Nah tahun ini belum tentu omset kita segini Tapi dia gak mau tau h Untungnya sekarang nih sementara ini Jarang nih yang nakal nih kayak dulu nih d a t a n g d a t a n g ke toko kemana Mau periksa ini udah jarang banget sih jujur そティアティアティアティアティアティアティア n ィアティアティアティアティアティアテだアティアティアティアティアテ e r ティアティアティアティアテ t アティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティアティア Sekuritas pun bisa pasang harga tinggi dan pasang orderan yang banyak. Asing lagi susah, mana mungkin masuk modal yang banyak. Negaranya pun ada permainan saham di sana. Kita jangan percaya dengan rekomendasi s k u r i t a s s k u r i t a s itu. Bisa buat stroke dan miskin bugi. Jual t u h sama-sama IHSG yang idealnya t u h 2 5 0 0 Itu udah tinggi. Hati-hati, terima kasih. Oke.、Okay. Pak Harko, gimana komentar Anda? Komentar saya sudah tidak bisa b e r komentar lagi masalah pajak. Jadi... Uh, Hitung-hitungannya gimana Mereka juga tidak memikirkan dari segi bisnisnya Mereka justru selalu dan selalu menekan usaha Jadi mentalnya memang u d a h mau ngerampok uang rakyat g i t Untuk u dikorupsi ya Jalan-jalan juga tidak ada yang betul Jadi kita juga bayar pajak itu buat apa Mendingan tidak bayar pajak a j a Kita d i b u n u n rame-rame t u orang pajaknya atau Itu saja makasih Oke,、okay. Pak Jerry silahkan、wow. pajak sih ya soal i k u t n i b i a salah ya seperti yang lalu、uh, mau kerjain s tanpa l e b i c e p e t segala macem itu agak susah diberantah tanpa l g、no、w e n f o r c e m e n t dan keberanian korus jalanin gitu k e b e r a n t a h jadi kalau enggak ya kita m u t e r m u t e r terus setiap tahun gitu cuman yang agak khusus n i h ya komentar yang barusan soal saham kok l a r i i n i jadi enggak、hmm. yang ngomong soal indeks s e t e l a macem kok kayaknya dia mungkin p e m a i n saham kali itu kan sayang d i r a k n g e r t i saham tuh mungkin. Jadi kalau orang bilang mau ke 2005 segala macam nggak. Ada yang tahu pak, bapak nih cuman tadi. Ya Pak h e r m a selamat pagi. Terputus. Pak Hari s a m a pagi.、Ah. Kalau saya ini di usaha servis ya jadi mengejata gitu. Kalau dihitungnya dari omset itu bisa jeblok kita u Kadang-kadang kita n g i t u n g n y a itu udah untung aja gitu misalnya 20, 15. Dan tapi di dalam perjalanannya. Ya, k a l a u pekerjaan t u n gak beres-beres juga Gak sesuai dengan prediksi kita Kita itu rugi Lah rugi kok bayar pajak jadi bingung juga Ini cara ngitungnya bagaimana ya Kan orang-orang itu uang pajak kan pinter ya、uh -huh. Pasal mau ngakalin kita Ya harusnya kalau untung aja lah kita bayar pajak i t u Pendapatan Kan berada p p n Ada k e l a u a d b jasa, ada BB, PT Pajak jasa dan lain sebagainya Kok malah gitu n y akala-kalaan atau mau menjepat raya Atau bagaimana ya, gue kasih dulu Oke、okay. Pak Roy, selamat pagi s e a m a t pagi s i l a k a n b a k Roy i Ya, kalau saya sih tidak setuju ya Karena kalau kami dari omset Ada orang yang ambil cuma untung profit 5% Kayak grosir ya Di tanah abang itu rata-rata 5% sampai、uh, 8% Kalau untuk mereka jual ke reseller Kalau dari mereka hanya untuk n 5% Kalau dari omset Ada juga yang、uh, seperti saya jual produk gitu ya Harganya Rp50.000 Saya k a y a cuma ambil untung Rp1.000 Tapi dari kuantiti pengambilan mereka banyak gitu kan、uh -huh. Kalau lima, dari Rp50.000 ke Rp1.000 itu berapa persen j a n a n om sudah kan pajaknya itu 3 persen Itu kayaknya bullshit banget Itu kalau menurut saya Menurut saya y a udah l a n g i t c e r a h yang biru ini Diganti dengan lautan merah dah Udah begitu t e r i m a k aku s Oke,、okay. okay. selamat pagi、Orang、Selamat pagi i a silakan、Pak. Nah ini akan pendapat saya ini マンティギャスミラーいプランプルパフェリスのパギ。 パティキー、ギブランド Cuma sebaiknya pajak itu digunakan Dengan sebaik-baiknya Untuk rakyat kita jangan dikorupsi Nah kita lihat Untuk perhitungan sebaiknya diberikan Dua alternatif, apakah mau melalui Omtek atau persisasi OMSI Saya kira demikian bu. Oke,、okay, terima、ya. kasih Pak Mau Iya begini, ini kan Kalau memang ada sebuah ide seperti ini Begini aja lah nggak usah. Memang bapak-bapak itu -bapak udah benar semua a y Cuman kalau Pemerintah memaksakan パティト、アヨ、カメラミ、キタボイカ、ジャンバー、パチャ、オカエキタリア、パティリア、キタボイカ、カフェルム、ホリウォト、アイレア、イマナ。キタロスコンパク、パラワン、パンリタ、パンプリンタ、イスラニア、パケ、オカク、キタコンパク、アヨ、カメラミ、ジャンバー、パチャ、キタレタ、パンリタ、パカシオ。パシオリア なんだっけな turunkanlah ya tiga setengah mungkin dua persen itu ya caranya ini suatu e s yang baik menurut saya karena p e r n a h diberlakukan PPH final asal ya harus diperjelas t n h ini PPH final atau ada perhitungan lain kalau final, saya rasa ini baik nih b a i Oke, Pak p r a b u penjelasan terakhir. Ya kalau saya setuju para pengusaha kecil maupun menengah juga bayar pajak yang lebih besar, karena kan kita menikmati keuntungan semua karena beraktivitas di Republik Indonesia Republik tercinta. Cuma pada saat yang sama, pemerintah juga harus menekan korupsi, membuktikan bahwa koruptor ditangkap di hukum seberat-beratnya. Juga para politikus dapat uang dari mana dilacak, itu harus dilakukan. Jadi penghematan dari berbagai sumber, bukan hanya menekan pengusaha yang sudah mati-matian siang malam, cari duit untuk meningkatkan sejata rakyat banyak. Selamat pagi, Bu Yulia. Terima kasih. pagi. Ya, silakan, Bu. Iya Ibu, kita bingung aja dengan pemerintah ini. Bisanya cuman minta dan minta. Nggak mau tahu masalah kesulitan rakyat ya. Selama ini kita sudah bayar pajak.、Uh, dari SDN dan setiap tahun sekian. PBB sekian. Tapi kami tidak lihat apa yang sudah diperbuatkan untuk rakyat. Jalan rusak, kita harus swadaya memperbaiki j a l a n Kalau pemerintah hanya mikir meminta aja tanpa memperhatikan、uh, keadaan rakyat,、uh, kita benar-benar bingung. Itu kalau kelihatannya kecil dari 25 persen menjadi 3 persen, tapi dari omset itu pernah nggak diperhitungkan berapa besar sih sebetulnya keuntungan yang didapat? Kalau kan dapat 10 persen, itu kalau dengan dikenakan 3-5 persen. otomatis sparolnya sudah ke pemerintah dari omset loh Nah berapa lagi yang bisa d i d a p a t k a n oleh yang pengusahanya itu p a s a n g n y a n gak g masuk akal deh Gu oke、okay. terima kasih Pak Edi selamat pagi selamat pagi Bu ya silahkan Pak Edi、uh, mungkin tadi saya agak terlambat mengikuti cuman、uh, yang tadi Ibu sampaikan n e p a n Edi sampaikan kan Uh, yang tadinya tariknya dua belas koma lima persen, kalau sekarang menjadi tiga kali empat, pasti turun dong. Tadi, p e n d e n g a apa? Apa,、okay. apa yang memberikan komentar yang terdahulu? Mungkin mereka nggak ngerti, atau saya yang salah tangkap. Ya, dua belas koma lima persen dari laba bersih menjadi tiga sampai lima persen dari omset. Pasti k turun dong, bagus dong,、Kau、mereka protes. <laughs> Khususnya kan lebih bagus dong,、hmm. turunkan kan dari dua belas s a m p a g a persen dari laba bersih menjadi tiga persen atau sampai lima persen dari omset. Oh, dari omset, oh, tadi tarifnya menjadi naik.、Ya. Kalau begitu ya, beban d a r a h n lagi, barang yang akan dijual menjadi lebih mahal、uh -huh. untuk mengejar、uh, target p e n y e b jualan yang sama. Otomatis kan berarti akan apa?、Uh, pendapatan yang sama bagi pengusaha, bagi harga akhir. Oke,、okay, terima kasih. Selamat siang, Pak Joni. silahkan komentarnya. Kalau menurut saya ya itu sangat、eh, m e m p e r a t k a n pengusaha UMKM karena UMKM itu juga kadang untungnya itu nggak banyak banyak、gitu. Kalau、eh, mau dihitung-hitung ya mestinya jadi speknya seperti semula, jangan bisa berubah. Nah, kalau pajak, p e n g e pajak nggak m a s u k a n ya bisa aja yang itu UMKM yang hiburan-hiburan i -hiburan, t u、eh, hiburan-hiburan itu kan、eh, k r e d i itu untungnya k e c i banget. orang、uh, sebentar u n t u k n y a e nggak luar biasa gitu nggak disiram buang duitnya itu yang d i s a y a n a di k e t a pajaknya jangan yang pengusaha-pengusaha yang、uh, makanan minuman kasian mereka terima kasih terima kasih Pak Joni Pak Leo selamat siang selamat siang Bu Dona silakan k o m e n t a r n iya komentar saya Pemerintah kalau merubah b i t u sangat memberatkan k a k i a t yang berusaha ya Itu、eh, sekarang hidup juga susah ya Apalagi Tiongkok juga tidak mau membantu Amerika Kemungkinan d i s k o l itu bisa terjadi aja Karena saya tidak tahu pasti ya Dan yang jelas saham-saham memang akan berhuburan beberapa hari ini gitu Jadi、eh, pemerintah bisa k sanalah dalam menetapkan p a s a k itu dan konsisten gitu Terima kasih Baik terima kasih Pak Leo Selamat siang Ibu Ibu Lim selamat siang Iya, cuma ngobrol t e m a n t e m Maaf ibu, monitor radio anda mohon dikecilkan dulu. Ibu Lem, radio anda mohon dikecilkan ibu.、Oh, ya oke、okay、lah. Sudah. Ya baik, terima kasih silakan ibu.、Uh, kalau saya sih berpendapat gini, pemerintah k a y a k n y a bukan mengayomi rakyat, tapi dia nyari makannya dari rakyat, f a s i l i h a s n y a begitu. バイトマカシー、ボレンバーパウロス、サマまア a サトジュボ、ジャンカンハニアティー、サンパ a リマプロセン。 10パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパパーパーパーパーパーパーパーパーパーパパーパーパパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパパーパーパーパーパパーパーパーパーパーパーパパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパ バイ。 Aa, ik, パンレー、サウジアン どうぞ。 Prinsipnya kita setuju semua, asalkan clear, transparan, jadi kalau transparansinya jelas, masalah pajaknya juga digunakan untuk rakyat juga, gak ada masalah, kita juga hidup di Indonesia, itu kan memang harus mengabdi pajak itu adalah salah satu kewajiban yang harus kita jalankan. Tapi harus transparan sekali lagi, dan ini harus diatur oleh mekanisme yang jelas. c u j a Baik, terima kasih Pak Roki. Pak Tony, selamat siang. Selamat siang. Silakan, saya akan m e m b a h y a sejauh yang saya coba. Sejak 41 a m kita jual b k i t a s u a rugi, tidak suka r g d i k e n a n b a t e r lagi. Ya, itu saja. Baik, kalau p a k a dari keuntungan itu baru benar, itu oke. y a tidak setuju saya. Baik.